Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihin amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa adbahi wa dzurriyyatihi ajmain. <coughs> Waqad qala Allahu ta'ala wa huwa al-sadiqul qa'ilin A'udhu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa <coughs> wa antum muslimun Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillah 'ala kulli hal amma ba'd Jamaah sekalian, bapak-bapak, pendengar mafazah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur. Pagi hari ini Allah SWT takdirkan kita untuk bersama-sama mendiskusikan ayat-ayatnya. Bersama-sama untuk mencari ridhonya dengan memanfaatkan waktu untuk kita tolabul ilm. <tuh> Mudah-mudahan ini adalah amal yang sangat kita banggakan nanti di akhirat Yang berfungsi untuk menaikkan derajat kita Menjadi penyebab doa-doa kita dikabul Dan dosa-dosa kita diampuni insyaallah Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan Kepada Nabi Muhammad SAW Para keluarga, sahabat Dan juga orang-orang yang setia mengikuti acaranya Sampai akhir zaman nanti <tuh> uh, Jamah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Marsi surat al-duha A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَالْضُحَا وَالْلَيْنِ إِذَا سَجَاءَ <تصفيق> مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى <تصفيق> وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى Walau sauf yang Ayyuhuk Rabbuk fatirba. Alam yajidak yatimah, faaww. Wa الَّذِي لَمْ يَهْدَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا وَوَجَدَكَ <تصفيق> عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّا Wa, ila Wa, am ila. Wa amma saila, fala Wa amma bini Rabbika, fahadhis. Ya, bapa pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa ayat wadhuhah demi waktu dhuha walaili idza saja demi waktu malam apabila telah sunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala kemarin kita telah membahas sesungguhnya ma wadda'aka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak membiarkan kamu, ya kemudian Allah swt tidak meninggalkan kamu, tidak membiarkan kamu, wahai Muhammad, setelah orang kafir, <tuh> ya sepertinya menghina ya, tuh lihat Muhammad, ternyata Uh, sudah mulai menderita Karena dibiarkan oleh Tuhannya Tidak diberi padanya Wahyu Kemudian uh, Ayat yang berikutnya Ayat yang keempat Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini Walal akhiratu khairul laka minal ula Sungguh <coughs> Kehidupan akhirat itu jauh lebih Baik Ya, Dibandingkan dengan kehidupan Dunia Kehidupan akhirat itu Jauh lebih baik dari kehidupan dunia Ada beberapa ayat Yang terkait Dengan ayat ini Yang perlu kita renungkan Bahwa apa? Yang pertama adalah Disebutkan di dalam surat Ali Imran Ayat, ayat 14-15 Ali Imran 14 15 Iya, surat Ali Imran ayat 14 15 ditulis dulu, Pak. Nanti kita baca satu persatu Kemudian Ali Imran 185. <tuh> Ali Imran 185. Ya, berikut Yunus surat yang ke-10, <coughs> Yunus ayat 24. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 24. Kemudian surat Al Hadid surat yang kelima tujuh ayat dua puluh surat Al Hadid ayat dua puluh surat Al Hadid ayat dua puluh ya surat Al Hadid ayat dua puluh kemudian surat yang ke empat puluh tiga Az Zuhroof batiga surat batiga Az Zuhroof ayat tiga puluh lima Az-Zuhruf ayat 35. Ya, surat Az-Zuhruf ayat 35. Az-Zuhruf ayat 35. Kemudian <coughs> masih lagi ada lagi Surat An-Najm Kemudian Surat An-Najm Surat yang keberapa Pak bapak Pak Surat yang kelima puluh tiga Surat An-Najm Surat lima tiga Ayat dua sembilan Dan tiga puluh Surat An-Najm Surat 53 29 dan 30. Surat 39 eh uh, surat An-Najm ya. Surat An-Najm. Ayat surat 53 ya, surat 53 ayat 29 dan 30. Oke. Satu persatu kita nikmati. <tuh> Uh, berbicara tentang walal akhiratu khairul laka minal ula ya yeah. yang pertama adalah ali imran 14 15 monggo bismillahirrahmanirrahim zayyana lin nasi hubbus syahawati minan nisaa'i wanul banina wal qanatiiril muqantarah wa al-qanatiril muqandarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-qirshdhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu khusnul ma'ab lanjut Pak lanjut Oh ya sudah khusnul ma'ab sudah sampai situ aja ya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingin diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya. Berikutnya. Kul a'u nabi'ukum bi ya. khairi min dhanikum, لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَا رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُتَهَارَةٌ وَرِذْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِّيرٌ بِالْعِبَادِ Katakanlah inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keritoan Allah dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya ya. uh, jadi uh, ayat ini menunjukkan ya, walal akhiratu khairul lagaminal ula sungguh kehidupan yang kedua yaitu akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Jadi yang namanya dunia itu khudrun khulwun. Khudrun khulwun, hijau royo-royo dan menyenangkan itu dunia, Pak. Ya, kalau kita lewat perumahan baru, aduh bagus-bagus banget ya. Ya, kemudian melihat sawah ladang setelah ditanami padi, kemudian harga menjadi melambung, ada kolam ikan, aduh, siapa yang tidak suka? Ya, siapa yang tidak suka? Itu adalah sesuatu yang kita akui. Karena itu Allah katakan, Zuyina, dihiasi kehidupan ini, linnas bagi kehidupan manusia, khubus syahwat, adanya selera, mencintai sesuatu, berupa apa? Ya Kita tidak pungkiri wanita, yang menyenangkan, yang menghibur, yang mendampingi, yang menjadi pelengkap kehidupan ini. Walbanin dan anak-anak, siapa yang tidak sayang kepada anak? Ya, ketika dia berada di tempat yang jauh, dalam keadaan sakit, pasti menderita kita ini. Walqanatirilmukontorati harta benda, berupa jembatan, layang, jalan yang mulus, di atasnya kendaraan yang nyaman. Kemudian emas, perak wal khailil musawamati, wa kemudian kuda atau kendaraan ya, kalau sekarang kuda itu diterjemahkan dengan mobil-mobil yang cukup mewah. Kita punya mobil yang mulus. Datang lagi model mobil yang berikutnya. Ya, tidak ada seorang yang kemudian mengatakan, "Ah, enggak menarik." Tapi begitu kita kagum, ya. Bentuk dan jenis barang yang baru itu luar biasa Al-Musawwamah Yang menyenangkan Yang kita ganti berapa duit saja kita mau Wal-an'am ternak <tuh> Ya peternakan Wal-harath sawah ladang Zalika mata ul-hayati dunia Itu adalah kehidupan dunia yang kita rasakan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Dan Allah SWT mempunyai yang lebih dari itu Dan kita harus yakin ya Kita harus yakin Allah memiliki lebih daripada itu Kemudian Allah Beritakan, ajarkan tausiahkan kepada kita qul auna biukum bi khairim min dhalikum katakanlah wahai muhammad sampaikan kepada umatmu maukah kamu sekalian aku tunjukkan satu kehidupan yang lebih daripada itu jika kalian bertakwa jika kalian mengenali aku maka surga melebihi dari itu semua ya kemudian ali imran ayat 185 Ali Imran 185. Silakan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ali 185 ya. Kullu nafsim dha'ikotul maut Wa innama tuwafawna ujurakum yaum al-qiyamah Faman zuh zikhanin nari wa udh khilal faqad faz Wa mal hayatul dunya illa mata'ul gurur Tiap-tiap yeah. yang berjiwa akan merasakan mati Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan ya. <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa pasti akan mati nah apabila kita memahami diri kita ya Bapak-bapak manusia itu Siapa manusia itu? Didefinisikan manusia itu makhlukun min makhluqatin Yang namanya manusia itu adalah makhluk diantara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala allazi yataqawwanu. Manusia itu adalah makhluk sama dengan yang lain, seperti makhluk-makhluk yang lain, seperti kucing, kuda, ya, binatang yang ada terdiri dari dua unsur, allazi yataqawwanu minal jasadi waruh. Manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani akan kembali kepada asal mula. Dari mana manusia itu dicipta? Dari tanah. Akan kembali kepada tanah. Dari mana rohani itu diberikan oleh Allah SWT? Dari Allah Ya se'aluna ke'anir ruh Mereka bertanya tentang ruh Yang tahu tentang ruh itu hanya Allah SWT Ya, kulir ruh min amri rabbi Katakanlah ruh itu urusan Allah Akan kembali kepada rohani itu kepada Allah SWT Jadi dipersilahkan Apakah kita ini akan merawat Tanah Jasad kita ya Dengan memberikan nutrisi yang sangat mahal pakai Pakaian yang sangat mahal Menyamankan jasad ini dengan mobil yang mahal Menyamankan jasad ini dengan rumah yang sangat mahal Itu semua adalah dunia Kembali kepada asal mula Rohani kembali kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian al mukarrom Manusia itu mulia Kenapa mulia? Bi wadzifatil khalifah Disebabkan karena Mempunyai tugas yang mulia melaksanakan tugas yaitu khalifah Khalifah itu bapak-bapak memimpin ya, Seorang pemimpin itu Seorang yang tidak hanya mengurusi diri sendiri Mengurusi orang lain Jadi tugas manusia itu adalah khalifah memimpin Memimpin alam yang ada di sekitarnya Memimpin makhluk yang ada di sekitarnya jadi yang namanya khalifah itu adalah mereka yang mampu memberikan hak Setiap lingkungan yang ada di sekitarnya Hak orang tua dilaksanakan Hak tetangga dilaksanakan Hak anak untuk mendapatkan pendidikan Dan contoh yang baik diberikan Hak istri Hak jasad ya diistirahatkan Hak rohani diisi dengan hal-hal yang positif Itu namanya Khalifah, itu namanya Khalifah. Tetapi ketika manusia itu hanya untuk mencari kehidupan dunia menuruti hawa nafsunya, memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan perutnya, maka dia tidak sanggup melaksanakan Khalifah. Jadi dikatakan manusia mulia itu artinya ketika dia itu adalah al-mukarram pwiwadi fatil Khalifah dimuliakan karena manusia itu mengemban satu amanat yaitu yang namanya khalifah. Jadi <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak di dalam hadisnya mengatakan "Adzarrallahu ta'ala likul hatta balagha sitina sanah. Adzarrallahu alamriin" Hatta balago siti nasana. Jadi seseorang itu diberi uzur oleh Allah swt. Artinya pada usia 40, kok kemudian meninggal dunia, ya sedikit dimaklumilah. Ketika usia 40 atau 50 meninggal dunia, tapi kalau sudah usia 60, ya Allah tidak memberikan ampun. Artinya usia 60 itu usia matang, usia yang cukup. Allah memberikan usia sampai 60, maka seorang manusia itu harus memahami makna kehidupan ini, memahami nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Pernah satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat membahas tentang dunia. Halumu natakalam anit dunia, sahabat, yuk kita berbicara tentang dunia, kata Rasulullah. Halumu natakallam anid dunia Yuk kita berbicara tentang dunia Dunia itu apa Setelah itu Rasulullah menghampiri tong sampah Rasulullah menghampiri tong sampah Kemudian mengambil Mengambil Sesuatu yang ada di dalamnya Diperlihatkan kepada para sahabat Inilah dunia Yang menghabiskan energi kalian untuk mencari ini, kalian itu capek-capek hidup dalam kehidupan dunia ini Dunia Sedangkan akhirat itu gambarannya adalah tumbuh-tumbuhan Yang membuahkan buah-buahan Iju, royo, tanaman Itu gambarannya adalah akhirat Dunia itu adalah sesuatu yang ada di dalam tong sampah, mazbalah Yang pemiliknya itu sudah tidak mengharapkan datangnya barang tersebut Itulah dunia Pernah satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabat bersama dengan para sahabat melewati bangke yang sudah busuk. Kemudian Rasulullah katakan, ada nggak diantara kalian yang mau membeli barang ini dengan harga 100 dirham? Ada nggak diantara kalian yang mau membeli barang ini, bangke kambing yang sudah membusuk? Ditawarkan kepada para sahabat. Dengan harga 100 dirham, Sahabat bertanya Ya Rasulullah Fa'inna hacusah Sesungguhnya barang itu adalah bangkai Yang sudah membusuk Yang memilikinya tidak mengharapkan kembali barang itu Tidak mau mengambilnya Mau membuang Di tengah hutan atau di tengah lautan Bagaimana engkau tawarkan Kepada kami dengan harga sekian Sesungguhnya kata Rasulullah Kalian itu sering membeli sesuatu Yang tidak ada artinya Dengan harga yang sangat mahal sesungguhnya kalian itu terbiasa membeli sesuatu yang berharga yang harganya itu sangat mahal maksudnya tetapi nilai dari sesuatu itu tidak ada, tidak bermanfaat ya motor yang mahal, mobil yang mahal kadang-kadang antara manfaat dengan nilai barang tersebut itu tidak imbang tidak imbang nah perlu kita nikmati kehidupan dunia ini tapi perlu kita waspada Allah SWT berfirman Bapak-bapak di dalam satu hadis kudsi Hadis kudsi Firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran Allah mengatakan La ajma' fil abdi Bainal khawfaini wal am amnaini Allah katakan Aku tidak akan pernah Mengumpulkan Di dalam jiwa seorang manusia Dua rasa aman Dan dua rasa takut Takut itu maksudnya Adalah waspada Aku tidak pernah mengumpulkan di dalam jiwa seseorang dua rasa aman dan dua rasa cemas ya atau waspada atau takut. In aman tu fi kalau aku kemudian menjadikan manusia itu aman ketika di dunia. In aman tu fi kalau aku menjadikan manusia aman ketika di dunia, nyaman ketika di dunia, akhaftu fil akhirah. Akan aku jadikan dia takut ketika di akhirat nanti Artinya begini Pak. Aman itu dia merasa Oh saya pasti surga lah Gak pernah khawatir Apakah dosa saya itu Lebih dominan daripada kebaikan saya Saya Ya mendapatkan pangkat yang cukup tinggi Sesungguhnya Saya ini termasuk orang yang bisa melaksanakan Amanah atau tidak Itu namanya waspada Itu namanya takut kan Nah ketika di dunia waspada, takut Di akhirat itu akan di, di, diberikan keamanan oleh Allah SWT Tapi ketika di dunia itu merasa aman Ya dengan hartanya nyaman Dengan fasilitas yang ada nyaman Artinya tidak ada kewaspadaan Ya ini tanggung jawabnya bagaimana Oh akan dijadikan takut di akhirat nanti Jadi yang paling penting harta perlu kita peroleh ya karena harta itu dijadikan sarana untuk mendapatkan apa? ya segala sesuatu kebaikan. Ya, kebaikan itu adalah harta. Tapi tetap kita harus waspada kekhawatiran kita, kewaspadaan kita akan menjadi penyebab keberuntungan kita di akhirat nanti insyaallah. Ya, kita lanjutkan e, apa? surat Yunus surat yang ke-10 ayat 24. Allah Taala Inna ma ma talul hayat dunia kama in angzalna hu min al sana'i fahtalatuhi nabatul arf fahtalatuhi nabatul ardi min ma ya kulun nas wal an'amu hatta ida ahdatil ardi وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلًا أونا رفتعناه قصيدة فجعلناه حسدا كألم تغنى بالأمس ذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan supurnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antara di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepada azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya, laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Ya. Yeah. Jadi eh, ayat yang ada di sini menunjukkan bapak-bapak ya bahwa yang namanya dunia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan ya perumpamaan kehidupan dunia kama in anzal nahminas sama air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi ini kemudian menjadikan tanaman-tanaman itu subur tanaman subur. Coba eh, bayangkan tanaman itu dimulai dari tumbuh, kemudian menjadi membesar, meninggi, yang tadinya itu tadinya itu hijau, royo-royo ya, senang sekali. Kemudian dalam satu malam, Allah swt menurunkan afat, menurunkan angin yang kencang misalnya, angin ribut atau bencana alam lah, yang kemudian tanaman itu menjadi hancur dalam waktu satu malam. Artinya sesuatu yang menurut kita, pandangan kita menyenangkan, tetapi bagi Allah SWT itu adalah gambarannya yang kita pandang setiap hari, kita lus-lus mobil itu, kemudian kita tumpuk harta itu. Itu ketika Allah SWT memberikan tausiah kepada kita bahwa harta itu gambarannya seperti satu malam itu hilang. Begitu cepatnya intinya seperti itu. Ya kemudian... <tuh> Eh, ayat yang berikutnya dalam surat Al-Hadid I'lamu annamal hayatud dunia la'ibu walahun wazinatun wa tafakhurun bainakum Ketahui bahwa yang namanya dunia itu adalah bersendagurau Permainan belaga Artinya orang yang mencintai dunia itu Dunia itu apa sih? Ya dunia itu adalah sesuatu yang tidak Apa ya eh, Artinya tidak ada sifat keabadian dalam dunia ini. Ya seseorang satu saat mendapatkan sesuatu dan bisa menikmati sesuatu, pada saat yang lain yang tidak begitu lama ya menjadi berubah dan lain sebagainya. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat semu, kehidupan yang tidak eh, apa namanya eh, yang tidak tidak tidak hakiki. Kemudian ambil terakhir aja Pak. Surat An-Najm 29 dan 30 ini perlu kita renungkan. Eh, An-Najm, surat yang terakhir ya, 29 dan 30 dari surat An-Najm. Monggo. Fa'arad anta tawallan dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Zalika mabluuhum min al-'ilm. Inna Rabbakhu aqlamu bimauzul an sabillih, wahyu aqlamu biman hidzabah. Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka, sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui apa yang tersesat dari jalannya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, ada ayat di situ fa'arid an, an man tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al hayatad dunya. Dalika mablaguhum minal ilm. Kebanyakan di antara manusia itu adalah i'rad, berpaling dari mengingat Allah. Jadi tidak mengenali Allah, padahal kenikmatan di atas bumi ini yang paling nikmat itu ketika kita mengenali Allah, bapak-bapak. Kenikmatan di akhirat Ru'yatullah memandang Allah, nikmat yang paling tinggi dalam kehidupan ini adalah mengenali Allah, sifatnya asmaul husnanya, masya Allah. Ya penting itu asmaul husna. Kalau ada buku asmaul husna, panjenengan beli itu. Sama namanya Safi Antonio itu punya buku Asmaul Husna bagus, bagus sekali pak. Ya, jadi kalau ke toko buku tanya Asmaul Husna karya Safi Antonio itu sangat bagus sekali. Jadi panjenengan membaca itu eh, terus, misalnya Al Ilm tidak hanya Allah mengetahui semua yang ada, tetapi apa yang dimaksudkan dari sini. Kemudian ada pelajaran. Menteladani sifat yang dimiliki oleh Allah SWT Beberapa poin A, B, C Enak ya. Ketika kita membaca Satu contoh misalnya ya Allah itu adalah As-Salam Allah itu adalah As-Salam Makna As-Salam Allah adalah dhat yang memberikan kedamaian Ketentraman Makna yang kedua Allah SWT itu memberikan uborampe Agar manusia itu selamat Ya Allah SWT memberikan ubo rampe agar manusia itu selamat. Di antaranya disebutkan, kasih sayang seorang tua kepada anak. Ya Di dalam menjaga anak supaya selamat, ada kasih sayang. Bahkan Allah menaburkan kasih sayang kepada semua manusia. Manusia itu mempunyai rasa sayang ketika melihat anak. Anak siapapun ketika dia lari di tengah jalan ada mobil banyak, akan menjerit dia. Tanpa melihat itu anak siapa, orang mukmin atau kafir, ya pasti manusia itu mempunyai rahmah. Ini makna assalam. Uburampe untuk menyelamatkan manusia itu disiapkan oleh Allah swt. Yang ketiga, Allahumma assalam. Allah itu assalam. Artinya Allah swt itu adalah that yang menyelamatkan diri dari berbuat dolim terhadap hambanya. Allah tidak pernah dolim. Allah tidak pernah Zalim terhadap hamba Allah tidak pernah zalim terhadap hamba Ya Bapak-bapak eh, setelah beberapa ayat Kita renungkan Kita baca nih, eh, Kita baca eh, Kemudian perlu kita dengarkan Hadis Rasulullah SAW tentang dunia Ya tentang dunia Dari Abu Musa Rasulullah SAW di dalam sabdanya mengatakan Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Ya, artinya barang siapa yang mencintai dunianya, pasti akhiratnya itu akan dikorbankan, pasti itu. Man ahabba dunyahu, barang siapa yang mencintai dunia, mencintai dunia, pasti dia mengorbankan akhiratnya. Ya, mencintai mobil, dia cintai, maka sedikit akan melupakan dia untuk sholat berjamaah, berjuang, menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya. Wa man akhiratahu adarra bidunyahu. Barang siapa yang mencintai akhirat, pasti mengorbankan dunia. Pasti itu. Ya. Barang siapa yang mencintai akhirat pasti dia akan mengorbankan dunianya pasti itu tidak mungkin kita mencintai akhirat tanpa korban dunia harta kita korbankan sawah kita tinggalkan kadang-kadang toko kita tinggalkan karena pasti itu ya tidak mungkin saya akan menikmati dunia senikmat-nikmatnya dan mendapatkan janji akhirat sebanyak-banyaknya itu tidak akan terjadi Man ahabba dunyahu Siapa yang menyukai dunianya Maka pasti akan mengorbankan akhiratnya Siapa yang mencintai akhiratnya Maka dia sedikit mengorbankan dunianya Maka Fa'athiru ala ala mayabqo Maka pentingkanlah sesuatu yang kekal Daripada sesuatu yang tidak kekal oh, Ya yeah. Ini beberapa nasihat dari Allah maupun Rasul SAW Jadi ada beberapa tausiah dari Allah maupun Rasul SAW Bapak-bapak, eh, kemudian kita jelaskan ya Manfaat harta atau manfaat dunia Jadi supaya proporsional Ya Dengan memahami beberapa ayat Tidaklah berarti kita tinggalkan dunia Hanya mementingkan akhirat, tidak tetapi kita harus proporsional memandang dunia dan, dan akhirat. Ya. ya, maka utamakanlah sesuatu yang abadi daripada yang tidak abadi. Utamakanlah ya faasiru artinya isar. Utamakanlah sesuatu yang kekal daripada yang tidak kekal. Jadi intinya ada Kecenderungan pak untuk mementingkan sedikit salah satu di antara keduanya itu loh ya. Uh. Uh, sekarang kita bahas manfaat harta. Manfaat harta. Ya, yang pertama adalah Untuk memberikan nafkah kepada diri dan keluarga Ya manfaat harta untuk memberikan nafkah kepada diri dan keluarga Yang kedua Untuk beribadah Banyak ibadah-ibadah yang membutuhkan dana Haji, jihad dan lain sebagainya ya itu manfaat harta pak kemudian berikutnya untuk membantu umat manusia membantu umat manusia Untuk membantu umat manusia Iya. Yeah. Berikutnya manfaat harta adalah memelihara muru'ah Memelihara muru'ah Muru'ah itu harga diri Menjaga harga diri itu dengan harta di antara. Ini manfaatnya pak yeah. Jadi eh, salah kalau kemudian Kalau begitu tidak usah saya eh, Merawat kebun Tidak usah saya mencari harta Oh ada manfaatnya. Dan kita akan memandang dunia ini selalu baik. Karena di antara fungsi harta itu adalah menjaga harga diri, muru'ah. Kalau seseorang itu tidak mempunyai penghasilan. Kalau seseorang itu miskin, maka ya dia itu akan meminta-minta. Muru'ah itu harga diri. Ya, dia itu akan meminta-minta, ya. Dia itu akan bahkan Ya menjadi, maaf misalnya Benalu di tengah masyarakat Menjadi merepotkan orang lain Kalau seseorang itu tidak Mempunyai harta Tetapi dengan harta itu Seseorang itu bisa memberi Seseorang itu bisa mentraktir yang lain Seseorang itu bisa mandiri Dengan demikian Harga dirinya itu terpelihara Terjaga Ya kalau kemudian Orang itu setiap datang membutuhkan bantuan Siapa yang datang, oh itu lagi itu lagi murahnya akan jatuh. Nah berikutnya adalah eh, alat untuk dakwah, ya alat untuk dakwah, oh, alat untuk untuk dakwah. Eh, panjenengan bisa menyelesaikan problem umat, anak-anak ini nggak pada ngaji kerjaannya itu main-main melulu, ya bagaimana ya? Supaya anak ini terarah Dalam kehidupan mereka Ya dibutuhkan dana Kumpulkan Paling enggak kita itu membayar guru ngaji Atau ustadz yang bisa memberikan arahan kepada mereka Sarana Kita siapkan tiker Siapkan papan tulis Siapkan ubo rampai yang dibutuhkan Dana Semua membutuhkan dana ya Kita semua sangat memahami itu Bapak-bapak Ya, kemudian eh, untuk fasilitas umum, ya fasilitas umum seperti membangun madrasah, membangun masjid. Yang terakhir untuk memelihara jiwa, agama, jiwa dan agama. Untuk memelihara jiwa dan dan agama Ketika ada perampok misalnya Ketika ada orang yang usil Sering sekali ya Dana kita itu keluar dalam rangka untuk memelihara jiwa kita Demikian juga untuk mem memelihara agama kita Yaitu tadi dengan berdakwah Dengan ya kita siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan uh, Kemudian secara umum dunia itu dibagi menjadi tiga, ya secara umum dunia itu dibagi menjadi tiga, ya yang pertama adalah harta atau dunia yang mendorong pemiliknya menuju kepada maksiat. Jadi harta itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah harta yang mendorong pemiliknya menuju kepada maksiat. Ya seseorang itu ketika memiliki uang, mbak, ya melihat istrinya kok gitu-gitu aja karena ada uang, ya kan? Karena ada fulus, maka dia itu bisa mencari yang lain. Jadi ini harta yang bisa mendorong pelakunya menuju kepada maksiat. Yang kedua adalah harta yang menjadikan penyebab menjadi penyebab pemiliknya bergelimang dalam kenikmatan, dalam kemewahan. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua tadi kan ya. Jadi harta yang menjadikan pemiliknya itu bergelimang kepada kemewahan yang halal. Maksudnya kemewahan yang halal. Jadi perlu diwaspadai, Pak. Ya. Jadi manusia itu ketika menggoda manusia, eh apa? setan maksud saya. Setan itu ketika menggoda manusia ya. Ya, di antara upaya setan itu membiarkan manusia Bergelimang dalam sesuatu yang halal Maksudnya bagaimana Ya, Memandang bahwa ini kan halal Harta saya peroleh dengan jalan yang halal Kemudian saya nikmati Saya gunakan untuk Membeli sesuatu yang Saya menyukainya Halal Jadi menutup e, Mata manusia agar selalu Memandang bahwa dunia itu adalah halal Itu diantara upaya setan itu menggoda manusia, jadi me menggoda manusia supaya mereka itu Tana'um, merasa nikmat dengan hartanya, tanpa memandang tanggung jawab dibalik dari harta yang diamanahkan oleh Allah. maksudnya seperti itu. jadi ini harta kamu dapatkan dari jalan yang halal, ini harta jangan disia-siakan. nikmatilah yang ada kan itu ya. beli ini, kemudian merubah Me, apa, rumah menjadi lebih bagus lagi Kendaraan lebih bagus lagi Semua fasilitas Semua saya dapatkan dari jalan yang halal kok Jual beli yang halal Transaksi yang halal Setan itu menjadikan Dan selalu menginformasikan kepada pemilik harta itu Dengan kata-kata seperti itu Sehingga lupa Kalau semuanya itu aninaim. Sungguh satu demi satu Itu akan kita tanya Bagaimana sahabat nuzul daripada thumma latus alunna yaumma izin anin naim Bapak-bapak Ya pernah satu saat Rasulullah itu keluar di tengah kegelapan malam Di luar, keluar, di tengah kegelapan malam Rasulullah itu keluar Ya Karena apa? Lapar Kalau zaman dulu keluar Ya tengah malam itu tidak seperti sekarang kalau sekarang kita keluar di tengah kegelapan malam itu ada pedang rune, ada nasi uduk, ada nasi goreng, ada nasi kucing, macam-macam, komplit. ya. Itu keluar tengah malam, zaman dulu tidak ada pak. Tidak ada dagang-dagang kuliner seperti itu ya. Tetapi keluar malam lapar, betul-betul lapar. Di rumah itu tidak ada persediaan, pulang dakwah katakanlah, lapar. Pokoknya asal keluar Rasulullah, ikhtiar. Tidak lama kemudian bertemu dengan sahabat yang namanya Abu Bakar juga keluar di tengah kegelapan malam. Rasul menyapa Abu Bakar. Eh Abu Bakar, ma'akhrojaka min hadil laylatul matiyya Abu Bakar. Apa yang mendorong anda itu keluar di tengah kegelapan malam semacam ini? Kenapa anda keluar? Ada apa? Abu Bakar mengatakan, ma'akhrojani ilalju. Tidaklah yang mengeluarkan saya di tengah kegelapan malam. Seperti ini, kecuali karena lapar ya Rasulullah Sama nasibnya Abu Bakar dengan Rasul Jadi Abu Bakar tengah malam lapar, keluar Sama Setelah itu kemudian jalan berdua, bergandengan Tidak lama ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab Sahabat Umar ditanya oleh Abu Bakar Sama dengan pertanyaan Rasulullah Ma akhrojaka min hadhihi laylatih al ya Ya Umar Kenapa anda keluar di tengah kegelapan malam semacam ini Dijawab Alju lapar Ketiganya punya nasib yang sama Sepakat Yuk kita ke rumahnya Abdullah bin Jabir Seorang pengantin baru Lucu kan kalau pengantin baru itu bokek misalnya pak ya Gak punya uang Ya setidaknya ada persiapan Ya pengantin baru Abdullah bin Jabir Yuk kita datang ke rumah dia Barangkali ada suguhan Ketok pintu, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Abdullah bin Jabir Girang banget, senang banget Mimpi apa saya semalam Malam ini kedatangan Orang yang paling mulia Dan kedua sahabatnya Wah senangnya luar biasa Masuk ke istri, punya apa kita Untuk menyuguh orang yang sangat mulia Dan kedua temannya ini Kedua sahabatnya ini Kata istri, saya kita tidak mempunyai Apa-apa kecuali kurma Setelah diambil kurma itu dihitung jumlahnya 9 butir kurma, Pak. 9. 1 2 3 sampai 9. 9 untuk 3 orang masing-masing berapa? 3. Dalam keadaan lapar makan kurma 3 nyelilit ya. Nganjel. 3 kurma. Dalam keadaan lapar, malam hari lagi. Kalau malam hari kita lapar paling enggak nasi kan menggunung kan gitu ya. Nasi goreng atau apa nih. Tiga kurma masing-masing disuguhkan oleh Abdullah bin Jabir kepada Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Tidak lama kemudian turun ayat Al-Qur'an, "Tsummalatusalunna yauma idzin an-naim. Sungguh nikmat yang kalian rasakan malam hari ini, satu demi satu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kalian rasakan pada malam hari ini sungguh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, <tuh> <tuh> Allah tila yang fakku anha ahad wahwa ayulhi himaluhu antikrilahi taala. Yang ketiga adalah harta yang biasanya melalekan pemiliknya dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melalekan pemiliknya dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta yang pertama mendorong pemiliknya menuju kepada maksiat Harta yang kedua biasanya pemiliknya bersenang-senang dengan harta tersebut Yang kemudian mereka itu lupa akan tanggung jawab Pertanyaan Allah terhadap harta yang banyak ini Yang ketiga ya, adalah harta yang menjadikan seseorang itu kemudian tidak melaksanakan perintah Allah Ya Lupa sholat lima waktu karena hartanya Lupa kewajiban terhadap fukorok dan masakin karena hartanya Jadi yang pertama mendorong pemiliknya menuju kepada maksiat Yang kedua menjadikan orang itu asyik dengan dunia tersebut Sehingga tidak menyadari akan amanah yang begitu berat Yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti dan yang ketiga biasanya harta itu menjadikan seseorang itu tidak melaksanakan kewajiban Allah, ya tinggalkan sholat, tinggalkan jumatan, tinggalkan ini dan itu dan sebagainya. Ini adalah harta. Ini adalah harta setelah kita memahami manfaat daripada harta itu sendiri. Ya kita akan lanjutkan setelah cerita berikut ini. Terima kasih. Baiklah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'ad. Ya, bapak-bapak dan pendengar mafaza yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah sikap seorang mukmin terhadap harta. Ya, sikap sikap yang paling tepat ya seorang mukmin terhadap harta bagaimana kita memandang harta dalam kehidupan ini untuk apa ya pandanglah harta bapak bapak pandanglah harta itu dengan tiga dimensi ya satu sabar aso beru yang kedua adalah al-ilmu ilmu kemudian yang ketiga adalah al-amal ya tangkap harta itu disertai dengan kesabaran kita, sabar harta adalah sesuatu yang menyenangkan ya menyenangkan karena itu nikmati harta yang ada sebatas apa yang di izinkan oleh Allah SWT sabar ketahui bahwa nikmat itu tidak hanya sekarang saja Nikmat yang kita rasakan itu tidak hanya sekarang saja satu saat kita akan mendapatkan nikmat lebih dari itu pasti itu, ini namanya sabar sehingga seseorang yang ketika sifat sabar itu dimiliki memandang dunia itu tidak segala-galanya pak waduh mumpung atau bergelimang dalam dosa karena hartanya ya Sabar Yang kedua adalah al-ilmu Memahami tentang harta Kemudian memahami nilai dunia dibandingkan dengan akhirat Memahami makna kehidupan Ilmulah Dan yang ketiga adalah amal Gunakanlah harta itu Untuk membahagiakan kita Yang dihalalkan Istri, anak-anak untuk membeli sesuatu, karena sesuatu itu penting untuk kita beli dan lain sebagainya nah tiga hal ini, pandanglah dengan amal, ilmu dan sabar bisa dijabarkan menjadi penjabaran dari tiga poin ini ya yang pertama, ya, yang pertama adalah hemat terhadap harta jadi hemat pak, jadi walaupun harta itu banyak maka seseorang yang hemat bukan pelit pelit ya hemat itu bukan pelit beda hemat itu bukan pelit <tuh> walaupun hartanya melimpah ruah tetapi ketika makan secukupnya sederhana ya tidak kemudian mambrah-mambrah kemana-mana itu satu akan terhormat manusia itu makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya At-tadbir nisful a'is, hemat itu adalah separuh dari kehidupan, kata Rasulullah. Hemat adalah separuh dari kehidupan. Jadi orang yang hemat, itu berarti makna kehidupan dia itu kuasai. Kemudian Rasul juga mengatakan, Rasul juga mengatakan aw Salah sun munziat ada tiga perkara yang akan menyelamatkan umat manusia Tiga perkara menyelamatkan umat manusia Ya, Tiga perkara menyelamatkan umat manusia Yang pertama takut kepada Allah Baik dalam keadaan sendiri maupun rame-rame Ya Selalu takut kepada Allah Tidak hanya ketika Di hadapan banyak orang Astagfirullahaladzim Ngeri ya kalau melihat dunia Ngeri ya kalau kita berbicara tentang kamu akhirat Tapi begitu lagi sendirian Gampang sekali melakukan dosa Jadi takut Baik dalam keadaan sendiri maupun Dalam keadaan banyak orang Ini yang pertama pak Yang kedua adalah hemat dalam keadaan banyak atau sedikit Kaya atau miskin Tetap hemat Itu akan menyelamatkan diri kita Hemat ketika Kaya atau miskin Ketika ada barang Banyak atau sedang tidak ada barang Tetap hemat Ya hemat Baik dalam keadaan lapang maupun sempit Hemat baik dalam keadaan lapang maupun Semit tepat hemat itu akan Menyelamatkan diri kita dan yang ketiga adalah Adil Ketika Suka atau marah Ya Adil ketika suka atau marah Banyak orang yang ketika sedang debat marah apa Kamu itu ini ini sehingga kemudian Karena dia itu Dibenci ya dimarah kemudian Bisa jadi tidak diberikan haknya jadi karyawan nih ada 10 Kita gak suka dengan karyawan Kadang-kadang kemudian kita tidak memberikan Hak dia Yang lain kasih THR Yang satu enggak misalnya Karena kita gak suka Atau yang lain Dikasih bonus yang satu tidak Maka adil Baik dalam keadaan suka atau Tidak adil Tetap memberikan hak ya, Orang yang kita tidak sukai atau dalam pujian pak, memuji seseorang ketika tidak suka, aduh dibongkar aib dan kekurangannya seolah-olah kebaikannya itu tidak ada sama sekali tetapi bagi seseorang yang kita kenali dan itu jamaah kita sekretaris kita, organisasinya sama dengan kita buruknya itu ditutup tetapi ya kebaikannya, waduh diangkat setinggi langit ini namanya tidak adil Ya, kita harus adil memandang seseorang. Adil memberikan hak orang lain kan gitu ya. Suka atau tidak kita berlaku adil. Nah, tiga perkara ini penyelamat kita. Di antaranya adalah hemat. Jadi terhadap harta tetap hemat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua <tuh> orang yang sabar, orang yang berilmu dan orang yang beramal itu ya Akan muncul Poin yang kedua Poin yang kedua Bapak-Bapak Ketika kita sedang diberi kemudahan Ketika kita sedang diberi kemudahan Ketika harta itu banyak ya Jangan takut akan masa depan Kita atau anak-anak Ketika kita sedang diberi kemudahan oleh Allah SWT Maka tidak perlu cemas akan masa depan kita Maknanya apa? lagi banyak disimpen semua. Ya, tidak digunakan untuk infak, bahkan pelit membelanjakan untuk diri dan keluarga sendiri. Ini cara pandang yang keliru terhadap harta. Kadang-kadang sepertinya lumayan kan gitu kan, ya. Ini mumpung banyak ini, tolong dong disimpen semuanya. Ini untuk satu tahun ke depan, untuk anak-anak, untuk apa? Ya, sepertinya benar, tapi itu cara pandang terhadap harta yang salah. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Fala yastabti anna ahadukum biriskhi jangan ada di antara kalian yang merasa sempit dan sulit hartanya. Sesungguhnya kita ini uh, di, diberi kesulitan kok oleh Allah. Kebetulan ini aja. Karena itu ketika mendapatkan yang banyak justru kita syukuri jadikanlah harta yang banyak itu sebagai sarana agar Allah memberikan kemudahan untuk memberikan rizki kepada anak-anak kita kepada masa depan kita adalah dengan infad ya jadi cara pandang yang keliru e, terhadap harta itu adalah ketika mendapatkan banyak maka kemudian disimpan karena khawatir satu saat Allah itu akan pelit kembali kan gitu ya ya ada hadis bapak-bapak yang lain ya, yang pertama saya lanjutkan, jangan ada di antara kalian yang merasa hartanya itu susah dicari jangan sekali-kali jangan sekali-kali, jadi eh, kita memandang usaha itu adalah ikhtiar, itu adalah ibadah kemudian Allah lah yang akan menetapkan berapa kadar yang akan diberikan kepada kita jadi jangan pusing dengan berapa pendapatan kita tapi pusing dengan kesalahan kita pusing dengan kita terjebak dengan hal-hal yang haram. Ya, tetapi jangan pusing memikirkan berapa kadar nominal yang Allah SWT siapkan untuk kita. Enggak boleh itu. Falayastabdi anna ahadukum birizqi, jangan ada di antara kalian yang merasa bahwa rizki saya susah dicari. Jangan, kata Rasulullah. Li anna Jibril al-kafira'i. Karena Jibril itu memberikan bisikan Kepadaku Jibril telah memberitahu kepadaku La'ahad Yahrujumin hadihi dunia Illa todistukmila rizku Tidak ada seorang pun di dunia ini Yang keluar dari dunia Kecuali rizkinya telah ditetapkan oleh Allah SWT, itu modal yang harus kita pegang Cara memandang dunia Ya Jangan sekali-kali kita mengatakan Aduh nasib depan anak-anak kita itu bagaimana Ya, jangan walaupun tanah itu harganya mahal banget pak ya ya Allah, 10 ubin aja nilainya sudah mendekati M misalnya ya di kota, terus saya gak bayangkan anak saya itu nanti gimana gak usah dipikirkan dalam artian pikirkan itu tidak dengan cara seperti itu boleh simpanan, tabungan gak salah, tetapi tabungan itu adalah untuk hemat itu tadi hemat, kenapa kita gunakan bukan karena takut kita akan masa depan anak-anak Nah, ini mindset kita itu harus kita rubah, Pak. Jadi ketika kita menyiapkan atau menabung itu karena hemat itu tadi. Ini amanah. Ya, ketika artinya Allah nggak su suka ya ketika lagi seneng seneng sampai kemudian manfaatkan lagi sedih sedih, enggak. Ya supaya stabil emosional kita. Jadi kita nyimpan itu karena hemat, bukan karena takut masa depan anak-anak itu nggak dapat apa-apa. Ada ayat di dalam surat Al-Anam itu bapa-bapa. Walakat makanakum fil ardi, wajalna lakum fiha ma'ayish. Walakat makanakum fil ardi. Janji Allah ada dua, yang Allah itu bersumpah dengan sungguh kan itu ya. Aku telah siapkan untuk kamu sekalian dua hal. Aku siapkan dua hal. Yang pertama tempat di atas bumi ini. Rumah itu janji Allah semanah wataala pak. Walakot makan nakum fil ardi. Aku telah siapkan kamu sekalian rumah, ya, pekarangan, hidup di atas bumi ini. Kemudian wajalna lakum fiah ma'is. Aku berikan ma'isah, ya, pengupah jiwa. Aku berikan apa ma'isah, ya, dalam kehidupan ini. Ini janji Allah S.W.T Walakat makkannakum fil ardi Wajalnalakum fiha ma'ayis Aku kemudian berikan kepada kamu sekalian Ma'isa Dalam kehidupan ini Kemudian Rasulullah S.A.W mengatakan Aballahu ayyar zuqo abdahul mu'min illa min haythula yahtasib Artinya apa Bapak? Kebanyakan rizki yang Allah berikan itu adalah di luar dugaan Artinya apa? Rizki itu tidak bisa dihitung dengan matematika Satu tambah satu, dua Jadi Allah memberikan rizki itu yang lebih banyak adalah Dari jalan yang tidak disangka-sangka Artinya apa? Jangan sekali-kali Bapak mengatakan bahwa Kalau tidak seperti ini Saya tidak bisa makan Kalau tidak dengan cara seperti ini Tidak mungkin saya punya mobil Kalau tidak dengan cara seperti ini Tidak mungkin bisa bangun rumah Jangan sekali-kali kita mengatakan begitu Allah itu menolak Allah menolak Memberikan rizki kepada hambanya Kecuali dengan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak tidak boleh mengatakan enggak mungkin orang seperti saya ini bisa naik haji. Itu namanya mengkerdilkan sifat Allah itu. Ya enggak mungkinlah orang seperti saya itu bisa apa misalnya gitu ya. Apa Allah Allah menolak tidak akan pernah memberikan rezeki kepada hambanya, illa min haythula yahtasib kecuali dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, tidak disanggah-sanggah. Kemudian yang ketiga, bapa-bapa, yang ketiga, yang pertama hemat, yang kedua ketika kita diberi kemudahan, janganlah kemudian takut masa depan anak-anak kita. Yang ketiga adalah memahami urgensi konaah. Memahami urgensi konaah. Memahami pentingnya apa konaah, bapak-bapak nih? nya entar lagi lagi cari ini. E, memahami urgensi kona'ah pentingnya kona'ah Di antaranya apa? kona'ah itu ya. E, Rasulullah di dalam sabdanya mengatakan begini, Pak. Man hamma mangkana hamu dunia Barang siapa yang benaknya dunia, jadi pikirannya itu dunia, dunia mendit. Ya. Pikirannya itu dunia-dunia-dunia terus, ya. Pikirannya itu dunia-dunia terus, ya. Maka nahamut dunia, maka maksimal dia itu tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya kepingin punya mobil, ya paling pol itu. Jadi makanahamut dunia. Barang siapa yang benaknya pikirannya itu adalah dunia-dunia dan dunia. Maka maksimal dia itu akan mendapatkan Maksimal loh ini ya Sesuatu seperti yang ia rencanakan Itu maksimal dan belum tentu itu Terus Wahyu mengatakan Waman kana hammuhul akhirah Barang siapa yang benaknya Pikirannya itu selalu akhirat Dunia santai Maka dia akan mendapatkan sesuatu Yang tidak pernah dia bayangkan Makanya Allah tadi katakan Aballah. Allah menolak untuk memberikan riski kepada hambanya kecuali dari jalur yang tidak pernah dia sangka-sangka jadi kalau bapak sekarang ya energinya itu untuk akhirat, pengajian kemudian perhatiannya kepada anak dan cucu pendidikan agama, perhatiannya memakmurkan masjid sambil usaha ikhtiar itu seringkali bapak akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah diduga-duga iya jadi mangkana hamuhu dunia Barang siapa yang benaknya itu selalu dunia-dunia menyusun Semester ini saya harus dapat ini Tahun depan saya harus punya ini Paling pol Dengan tenaga, pikiran, waktu Dia mencapai target Itu paling pol Tetapi akhirah, Kalau kemudian Benak kita itu selalu akhirat Kita sering mendapatkan sesuatu yang Ya Allah tidak disangka-sangka Ya target kita, anak kita diterima Di pegawai negeri, gaji 5 juta Untuk awal-awal, 4 juta Eh ternyata Di luar bayangan kita, lebih daripada itu Anak yang berikutnya, ya Allah Yang lain, yang lain Target saya mau pergi haji lah 5 tahun Yang akan datang, eh ternyata Belum sampai 5 tahun Ya, kemudian Ikut ONH plus misalnya Atau ada panggilan, ada macam ma ma Wallahu'alam, Allah itu akan lebih pandai terhadap kebutuhan kita. Ya maaf Pak, tadi bukan al, -al anam tapi Al-A'raf, surat Al-A'raf. Ya surat Al-A'raf, ayat yang ke-10. Ya ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 10. <tuh> ya surat Al-A'raf adalah surat yang ke-7 ayat 10. Surat 7 ayat 10 monggo dibaca nggih. Ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Ini janji Allah. Masa kita enggak percaya sama Allah? Allah itu wa demi la itu lam ibtida ya lam qasam lah. Itu namanya sumpah. Sungguh. Ya kalau di bahasa Arab itu. Dri wa laqad dan sungguh. Dri kalau kita itu mengatakan sungguh, itu sudah untuk meyakinkan kan seorang manusia yang banyak dusta, banyak kelirunya. Tapi yang berfirman itu Allah. Allah mengatakan sungguh. Surat yang ke-7 ayat 10. Silakan, Pak, terjemahkan. Atau bacakan enggak, Pak, ayatnya? Ya. Walaqad makannaakum maka maka maka fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aaisy tanlimma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi kami telah menempatkan. Jadi setiap kita itu ada janji dari Allah Subhanahu wa Menempat di atas bumi ini Rumah, itu janji Allah Walakot makanna Makanna itu kalau makna artinya makana, Aku kukuhkan Tidak hanya sekedar Walakot anzalna aku turunkan Hidup di atas bumi mungkin tanpa rumah ya Berkelana Atau mampir di masjid Tapi makannakum Aku kukuhkan Aku kuatkan kehidupan di atas bumi ini dengan rumah Terus Wajalna lakum fiha ma'ayis dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan Sumber penghidupan Allah Ma'ayis Ma itu artinya Ma'ayis Allah Sumber penghidupan disiapkan Tetapi sedikit di antara mereka Yang bersyukur Yang bersyukur Ini janji Allah Jadi persoalan bagaimana nanti bisa beli rumah Ya Setiap kita kan Pak ya Coba renungkan rumah kita gitu kan Ya, ya Allah saya kok bisa punya rumah seperti ini dihitung-hitung dengan gaji kan kayaknya sering sekali enggak. Jangan, ya Pak. Anak di Jakarta kok bisa beli rumah? Kalau ditanya, Nak, sekarang itu nilainya berapa? Kan gitu ya. Banyak kan Bapak-bapak punya anak di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar. Punya rumah di sana. Terus kemudian kalau dinominalkan, berapa nilai rumah ini dan tanah ini? Bagaimana? Kemudian dihitung dari gaji, dari pendapatan setiap bulan. Tidak masuk akal kita pak. Ini janji Allah Walakat makkannakum fil ardi lakum fiha ma'ayis Ya Makanya Kona'ah itu ya. Mangkana hammuhu ad dunia Barang siapa yang benaknya Pikirannya itu selalu dunia Ya paling-paling maksimal Dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan Wa mangkana hammuhu al akhirah Barang siapa yang benaknya itu akhirat Maka dunia itu akan dia dapatkan tanpa dia sangka-sangka, lebih dari yang kita bayangkan. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, sikap manusia terhadap harta, ya bagaimana? Kita harus selalu mengingat, ya kehancuran umat terdahulu kita harus selalu mengingat kehancuran umat terdahulu disebabkan karena dunia, ya umat Yahudi Nasrani dihancurkan oleh Allah Swt karena dunia. Banyak yang dihancurkan oleh Allah S.W.T karena apa? Karena apa? Dunia Ya. Jadi empat poin inilah sikap seorang mu'min terhadap dunia Dirangkum dengan kalimat sabar, ilmu, dan amal Ya, Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita pagi hari ini Ada yang perlu didiskusikan? monggo. Ada Pak yang kalau tidak kami lulus saya Pak Mawan eh, seperti yang kemarin Bapak tika eh, tentang sekarang kita melihat di ini di luar tema ya Pak ya di luar tema maksudnya eh, sekarang menjelang katalah Maulid Nabi banyak orang yang eh, di situ ada sholawat ada khususnya kita dalam eh, banyak orang yang menggunakan kata-kata di samping eh, surat yasin baca itu kan ada eh, disebutkan Syekh Abdul Qadir Al Jalani padahal di jang sahabat sendiri Pak Abu Bakar Us, uh, Abu Bakar um, Umar Usmani itu tidak tidak sebutkan. Maksudnya apakah kedudukan uh, dan uh, apa ke, kemuliaan itu kalau di Al Quran kemarin sudah disebutkan bapa mengatakan untuk pada yang di Al Quran sudah jelas Nabi kemudian As-Siddiq Abu Bakar dan Ano Syuhadat. Padahal yang lainnya kok ini ada di dalam eh, bacaan yasin itu ada ada khusus untuk Sayyidin menggunakan kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan nusa ya Pak menjadi tontonan artinya kita ingin persiap kemujid yang bagus sedang di sana hanya foto-foto tidak mungkin itu sedikit bisa diangkat agar manusia yang lebih, khususnya manusia yang selalu dengan menambuh kemujid dengan apa yang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi itu. ada yang lain pak? ada pak? bah sama kopi. Tadi, tadi ada cerita Nabi Muhammad SAW kalau waktu nghape. Eh dia mendapat 9 kurma. Dia meratakan 9 kurma. Yang dia makan cuma 3. Kemudian dengan 3 kurma itu akan dituntut nanti tentang tiga kurma itu jadi saya akan terkesan bahwa tuhan itu pelita ya karena dengan tiga kurma kok akan apa minta pertanggung jawaban ya? nah, kita ini kemakan bukan cuma tiga kurma mungkin seribu kurma nabi muhammad rumahnya mungkin gubuk nah kita mungkin ada yang rumahnya gerongga gerongga gerong, gerong jadi pertanggung pertang Tiga kurma Nabi Muhammad ditanya mengenai pertanggungjawab. Nah kita yang makan kurma seribu biji, bagaimana pertanggungjawab kita? Ya. Jadi maksudnya apa, pak? Bab? Ya, ya, ya, ya. e, kemudian kedua, bagi satu, ya. oh, satu aja. Ya, Terima, ya, ya. Terima kasih. Kalau kita cerita Nabi Muhammad itu kan kelihatannya kelihatannya hidupnya menderita, dia seorang raja, tapi sering dirimanya kelaparan, kelaparan tidak ada makanan. Perhatikan seorang raja besar, apakah oh. uh, pola seperti itu hidup seperti itu yang susah banyak susah, tapi neluap banyak beramal, amalnya banyak sekali. Apakah pola seperti itu yang diindahkan oleh Islam bahwa anak menerita, tapi banyak orang amal. Sehingga, banyak berkorban Untuk kehidupan dunia ini Apakah pola, seperti, pola hidup seperti itu yang digendaki oleh Islam? Terima kasih Pak Cukup dulu Pak ya okay. Hah? Ada lagi? Ada lagi eh, Cukup mewakili nih Pak Samokto itu Wakil dari utusan daerah nih <laughs> Ya E, pertanyaan yang pertama Jadi begini, kita itu harus memandang segala sesuatu itu secara proporsional Pak Jadi kita menghormati ulama, menghormati kiai Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama yang sangat besar Pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Jadi seorang yang sangat luar biasa Jadi seorang yang alim, seorang yang pantas untuk kita jadikan sebagai imam tetapi penghormatan kita itu tidak berlebih-lebihan jangan kemudian mengatakan bahwa dia itu adalah Sultanul Ayak Rajanya para wali Rajanya para wali itu adalah Abu Bakar orang yang paling baik setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar setelah itu kemudian Umar, Usman, Ali empat urutan ini setelah itu kemudian <tuh> Al-Quran mengatakan setelah itu adalah orang yang lebih dulu menyatakan Islam dari kalangan Ansor maupun muha, Muhajirin. Orang Muhajirin itu lebih baik daripada orang Ansor. Urutannya seperti itu. Setelah itu kemudian orang-orang yang ikut Bayat di dalam Baiatul Ridwan. Ya. Kemudian adalah mereka yang paling dulu hijrahnya. Jadi urutannya seperti itu tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Bakar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutannya Khulafaur Rasyidin. Jadi yang namanya wali itu adalah makhluk manusia yang mempunyai keistimewaan karena ketaatan mereka kepada Allah. Istri-istri Nabi rata-rata wali. Anak-anak beliau wali. Sahabat-sahabat beliau rata-rata wali. Tapi Sultanul Auliya, Raja Wali itu adalah Abu Bakar. Bukan Syah Abdul Kadir ini baik-baik. Nah ini kadang-kadang hulu-hulu itu berlebih-lebihan. Ya penghormatan kepada seorang manusia itu tidak diperbolehkan. Ini yang mengajari itu orang Orientalis, pak. Kadang-kadang kita terjebak ya dengan orang Orientalis. Ini yang perlu kita. Jadi Syah Abdul Kadir ini seorang ulama besar. Ada beliau punya kitab namanya Al-Ughniyah. Kitab punya, pak. Kita baca sejarah kehidupannya. Beliau adalah pengagum madhab Imam Ahmad bin Hambal Banyak pikiran pikiran beliau yang melanjutkan uh, Pikiran Imam Ahmad bin Hambal Itu Syed si Abdul Qadir Jalani Jangan dibayangkan bahawa Syed si Abdul Qadir Jalani Pernah berjalan di atas laut Ketika malam hari pergi itu jalan kaki di atas laut eh, Ini berlebih-lebihan ya, Tidak tidak dengan cara seperti itu kita Menghormati ulama-ulama Jadi wajar-wajar saja Ya jadi ahli ibadah, seorang yang alim, seorang yang sangat layak untuk kita ambil kebaikannya, kita contoh, itu adalah Sheikh Abdul Al-Qadir Al-Jilani. Uh, kemudian, tadi Pak ya, Rasul itu makan, jadi enam biji, sembilan biji kurma, untuk Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Jadi artinya, <tuh> ya Allah kok pelit banget kan itu, masa? Uh, jadi kalau kita dengan nyuguh aja gantian loh, uh, dulu kan jangan pernah ke rumah tak suguh Saya mau ke rumah dong disuku nih, seolah-olah seperti itu ya. <laughs> ya, yeah, jadi kalau manusia dengan manusia itu balasan kebaikan dengan kebaikan. Tetapi Allah itu, Allah itu Al Mudabir, Allah itu yang mengatur kita, Pak. Jadi. Allah itu yang mengatur Jadi jawabannya Karena Allah itu Al-Mudabir Bukan kawan kita, bukan sohib kita Kalau sohib kita Kita bisa mengatakan Ya Allah kebaikan dia itu diungkit-ungkit kan itu, Saya harus bersyukur sama dia Tapi Allah itu Al-Mudabir Al-Mudabir itu yang mengatur Cara Allah mengatur itu Di antaranya adalah Kamu itu kalau diberi kebaikan Harus pandai bersyukur Kepada siapapun Ya Makanya syukurlah kepada Allah, syukurlah kepada kedua orang tua, kan gitu kan. Kemudian syukurlah kepada orang yang membuat kamu itu suka, sehingga Allah katakan malam yaskurin lam yaskurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah SWT. Jadi karena Allah itu mengatur maka Allah itu memberikan keterangan, memberikan memberikan ketentuan kepada manusia, manusia itu harus bertanggung jawab. Dari mana dia memperoleh rezeki, dikemanakan, kemudian apa yang harus dia lakukan ketika menikmati rezeki, bersyukur kepada yang layak untuk disyukuri. Intinya seperti itu, Pak. Jadi bukan pelit. Gitu, ya. Beda gitu, ya. karena Karena balasan Allah kepada kita itu sangat luar biasa. Dan ibadah itu manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Kembali kepada kita Kalau kita bayangkan manusia Hari ini dia memberi hadiah kepada saya Manfaat itu saya peroleh Satu saat kita mengembalikan Manfaat itu diperoleh oleh dia Itu kalau manusia pak Sehingga ya Allah kamu memberi kok pelit banget Minta dibalas Tetapi balasan kita Kebaikan kita Syukur kita itu kembali kepada kita Bukan kembali kepada Allah Alhamdulillah ini hamba-hamba baik-baik Semua pada munjung Ada yang ngasih rambutan, ada yang ngasih ini Bukan kembali kepada Allah Ya intinya kalian itu berbuat baik Dan itulah aturan yang ada Jadi Intinya seperti itu Kemudian Rasul Sallallahu alaihi wasallam seorang raja Seorang pimpinan, seorang kepala negara Tapi kok sepertinya Dikesankan sering lapar, sering ini Dan itu ya, ya Intinya begini bapak-bapak jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaya. Terbukti bahwa beliau itu saya pikir enggak ada mungkin di sini. Ya, ya, yang seperti Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah itu 100 unta, Pak. Ada di antara Bapak yang ketika nikah itu maharnya 100 kijang? 100 unta. Kendaraan yang paling berharga itu, paling mahal. 100 jumlahnya. Itu mahar yang diberikan kepada ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu menghargai seorang wanita, Rasulullah itu kaya. Tetapi kekayaan Rasulullah itu tidak pernah ditumpuk lebih digunakan untuk tiga hari, tiga malam. Itu Rasulullah SAW, Bapak-Bapak. Tidak pernah kekayaan beliau itu ditumpuk, disimpan, digunakan lebih dari tiga hari. Itu enggak pernah. Tidak pernah. Ya, Rasulullah SAW. Sehingga bisa jadi malam ini tidak ada, bukan berarti susah ya, Rasulullah gampang sekali mencari rezeki, mudah sekali tapi kemudian dikeluarkan mudah dan tidak pernah beliau itu menyimpan lebih dari 3 hari untuk keluarga dan untuk diri Rasulullah Alaihi Wasallam ya, jadi jelas pak ya, ya, tidak berarti Rasulullah itu kelaparan Rasulullah itu kemudian sulit bukan, ya kebetulan gak ada aja, karena apa? memang ya, Rasulullah itu adalah orang yang ketika berbicara tentang kelebihan Allah paling menonjol. Kalau berbicara tentang musibah, Rasulullah mengatakan, man ashabatul musibah, faliyatadakar bi musibati. Ya, kalau ada orang yang diuji oleh Allah Swt. Kalau ada seseorang yang diuji oleh Allah Swt. Maka hendaknya ia melihat ujian yang Allah berikan kepadaku, Rasul. Fainnahulah ahad Yusobu min hadhi dunia ahuan Jadi tidak ada orang yang lebih diuji oleh Allah SWT Dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW Jadi kalau berbicara tentang lapar Rasulullah juga merasakan gitu Maksudnya begitu Pak Tetapi laparnya Rasulullah itu tidak seperti kita kalau kita kan kayaknya banyak dosa, mungkin kurang berkah, kurang bersyukur sehingga ini usaha gagal, ini usaha gagal. Keinginan kita kepengen mendapatkan banyak kan gitu kan ya, tapi enggak dapat apa-apa. Kalau Rasul enggak enggak pernah dunia itu menjadi benak ya yang menjadikan PR beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada, tidak pernah lebih dari 3 hari dapat khonimah sehingga anaknya yang setiap kali itu numbuk beras, numbuk gandum gitu ya, namanya Fatimah. Ya Rasul Ya Allah lihat ini tangan ngapal itu putri beliau namanya Fatimah istri Ali Numbuk gantung setiap hari sementara Panjedangan itu sering mendapatkan tawanan sering mendapatkan budak dalam peperangan kan itu Mbok Iya saya itu dikasih satu lah pembantu untuk meringankan beban ya saya akan kasih yang lebih daripada itu ya nanti ya tak kasih seneng itu Fatimah kayaknya mungkin dikasih tiga apa ya? mungkin kayaknya setelah itu Rasulullah panggil itu Fatimah, Fatimah saya tidak lupa dengan janji saya, saya akan berikan sesuatu yang lebih dari sekedar yang kalian minta ya betul ya Rasulullah apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada putrinya bapak-bapak, bukan berarti ini ya rumah omong banyak sih, ini ini buat kamu tidak, tapi baca setiap selesai sholat subhanallah subhanallah. alhamdulillah, alhamdulillah Allah ibar, Allah ibar nah kalau Fatimah sekarang, nah, kalau cuma sebegitu banyak, akeh kan gitu kan ini nih, Pak, ya. Jadi, jadi betul-betul Rasulullah itu menjadi contoh yang kita ini tidak bisa seperti sekarang itu misalnya ya. Lah, Pak pemimpin itu enggak bisa dijadikan contoh. Ah, Pak pemimpin itu banyak kelemahannya, manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa. Dari sudut mana kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kemudian, ya wahai jenengan kan Rasul, raja, istana Megah Kemudian fasilitas lengkap. Menyembah kepada Allah saya bisa Rasulullah kalau seperti ini Ya, tapi ujian, balak musibah yang seberat apapun dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Jadi laparnya itu tidak identik dengan miskin, menderita. Itu tidak, ya. Gimana, Pak Maulana? Rasulullah kan panutan. Ya. Jadi kita kita mendekati apa yang dilakukan Hmm. Ya. <laughs> ya, ya. Kemarin di bulan puasa kan diitikafkan dikaji, Pak. dengan ya Rasulullah itu ketika ketika bulan puasa kan gitu kan ya. Kalau ada orang yang apa? Asir-asir itu tawanan-tawanan dimerdekakan, dilepas semua. Maksudnya kalau ada orang yang miskin itu dibahagiakan semua kan gitu kan? Rasulullah itu adalah orang yang jud, orang yang pemberi Orang yang lomo kan gitu ya Lebih-lebih ketika datang bulan Ramadan Semua tawanan dilepas, dibayar semua oleh Rasulullah Jadi intinya orang-orang yang punya hutang Ada yang satu juta, ada lima juta Dibayarkan oleh Rasulullah semua Itu artinya Rasulullah itu kaya Ya, bukan menderita kan, gitu kan ya? Gak punya apa-apa Jangan-jangan ingin infak Tapi gak ada yang di Tidak begitu Ya Intinya Bapak-bapak, Rasulullah itu terhadap harta itu bukan sesuatu yang segala-galanya, kan gitu kan ya. Jadi pernah satu saat Rasulullah lap, tapi seringnya Rasulullah itu mempunyai yang untuk dipakai buat infak buat ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi jangan melihat satu sisi, Rasulullah itu kok sering lapar. Padahal kita ingin mencontoh Rasulullah. Kan baik, Pak. Seorang yang kaya, punya uang, punya banyak harta tapi dia menahan lapar. Kan bagus kan? Iya seharusnya begitu, tidak berarti karena kita punya ini belum sempat lapar, makan lagi, belum sempat lapar, makan lagi jadi sarapan pagi jam 6 pulang dari SII, makan lagi jam 9, makan lagi, loh kenapa begitu pak? loh saya kaya, kan bukan begitu kan? walaupun kita kaya, lapar itu bagus bapak-bapak, kan gitu kan jadi kalau toh seandainya, makanya bahasa hadis itu kalau terpaksa anda itu kan gitu kan kepingin makan sepertikah untuk air sepertikah untuk bernafas sepertikah untuk nah kan begitu jadi bukan bukan lapar tapi intinya malam hari itu ya ya begitulah Rasulullah SAW jadi tetap terpucilah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita oh ya masjid-masjid yang ya ya jadi itu peringatan dari Allah swt kepada kita juga pak ya. Jadi saya tizamah nun ala umati bakal datang satu masa uh, yang akan dialami oleh umatku, masjidnya itu ramai dibangun di mana-mana. Tapi Khaliyatun anil huda, sunyi dari petunjuk. Jadi ini peringatan dan itu adalah tanda kehancuran. Karena itu kita tidak mementingkan fisik dan bangunan masjid yang kemudian tidak diisi dengan berbagai macam kegiatan. Yang paling pokok itu adalah, ya kayak begini Alhamdulillah ya terhadap masjid kita ada SII, kemudian ada kajian, ada sosial, ada ini dan itu ya monggo bapak itu datang kemari itu tidak hanya sekedar menuntut ilmu tapi satu silaturahmi, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga mengembalikan fungsi masjid sesuai dengan fungsinya dan yang keempat adalah menjadikan kita itu mendapatkan jiwa yang istiqomah karena tidak semua masjid seperti ini kan gitu kan jadi panjenengan menjadi pilar-pilar tidak hanya sekedar lah misalnya ah ilmunya sudah saya dapatkan itu saya baca di internet juga sama lah banyak sekarang ini ya bahaya itu pak makanya Allah itu menghargai majelis ilmu malaikat itu hadir, didoakan oleh malaikat, rumput itu mendoakan kita, bebatuan mendoakan kita berbeda dengan ketika di rumah main internet apa-apa, lah sekarang itu sama aja kok, yang namanya google itu seh, yang sangat terkenal kan gitu kan terkemuka, oh tidak, ya, panjenengan hadir di sini itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Satu silaturahmi, yang kedua beramal, ya, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang ketiga mengembalikan fungsi masjid sesuai dengan fungsinya, ya, orang yang mengembalikan sesuatu setelah budar gituan ya, jauh dari petunjuk itu sangat luar biasa pak. Jadi eh, dikatakan jadi al mustaghrib orang yang asing. Orang asing itu akan diselamatkan oleh Allah Siapa orang yang asing itu? Orang asing itu adalah humul muslihun Orang yang mengembalikan ya Kebaikan amal-amal Di saat umat itu sudah lupa dari kehidupan Di saat masjid itu dibangun di mana-mana Di tengah jalan Begitu kita datang kotor Mau sujud saja, aduh karpetnya baunya luar biasa Kamar mandinya pun juga Masya Allah itu ya, Apalagi kegiatan, tidak ada sama sekali Ya Beberapa kali saya kemarin diundang di Brebes, di Tegal juga Pak, diundang. Katanya, ya melihat, mendengar ada cerita di Purwokerto itu banyak pengajian. Mereka itu kepingin seperti Purwokerto, mau mulai pengajian. Ya mulai pengajian, dihalu-halu kan gitu kan ya, undangan sudah disebar. Pengajian rutin, kalau pengajian Akbar gampang itu. Teratak, yang penting di luar masjid, wah identik dengan snack kan gitu kan, ada ini dan itu dan biasanya pembicaranya lucu kan itu ya nah tapi kalau pengajian di masjid merintis ini pengajian rutin ya Allah sulitnya luar biasa padahal masjid itu megah Masya Allah luar biasa sudah enggak keramik lagi tapi marmer kan gitu kan ya dindingnya juga tapi ya Allah tidak ada pengajian sama sekali ini sehingga panjenengan ini adalah termasuk wakil-wakil untuk mempertahankan kebaikan karena itu hal-hal yang semacam ini monggo bila perlu, di sini, di rumah juga dirintis, di masjid yang lain juga dirintis. InsyaAllah dengan cara seperti itu kita menyelamatkan bangsa dan menyelamatkan anak-anak kita. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan pagi hari ini. Subhanakallahumabiham, tiga syaitu Allah, ilah ilah, anta astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.